alone. والعلم في عيني qadim u fil azan allah am talatif latifun lam tazan allah am Azim, Antal Azim, Qadhammana Hammun Azim, Wa kullu Hammana Yahud bismika ya Azim. Engkau ya Allah, sungguh-sungguh maha besar, dan hanya engkau yang benar-benar maha besar. Dan kami, sekarang ini, atau entah sampai kapan, Sedang ditimpa oleh masalah-masalah yang sangat besar Akan tetapi sebesar apapun masalah-masalah yang menindih kami itu Insya Allah akan selesai Akan beres, akan meleleh Asalkan kami bergabung, melebur Di dalam kuasa dan kasih sayangmu yang maha besar Masalah-masalah besar yang menimpa kita sebagai manusia sebagai warga negara sebagai rakyat Indonesia sebagai kumpulan masyarakat tidak terutama terletak di toko-toko yang terbakar tidak terutama terletak pada ratusan manusia yang dibantai dan terusir keluar kampung halamannya tidak terutama terletak pada bentrok terus-menerus yang terjadi di berbagai tempat juga tidak terletak di pedang yang diajung-ajungkan Atau barangkali peluru yang ditembakkan Masalah yang besar itu terutama sesungguhnya terletak di dalam kepala dan dada kita sendiri Terletak di dalam cara kita menyikapi hidup Terletak di dalam pandangan kita mengenai manusia Mengenai nilai-nilai Terletak di dalam cara berpikir kita Di dalam moral kita Dan di dalam ilmu kita yang banyak keliru Terutama menata kebersamaan kehidupan sebagai sebuah bangsa Anda Menaruh tanaman Kembang Di dalam rumah, di dekat jendela Anda perhatikan tanaman itu Akan cenderung mengarah ke jendela Cenderung mencari Sumber cahaya Jadi tanaman saja tahu Bagaimana mencari sumber cahaya Burung-burung di kutub Dan di tempat-tempat lain pada musim-musim Tertentu Berhijrah Dari tempat yang pada musim itu kurang mengandung makanan dan kesehatan baginya. Mereka melintasi benua-benua. Untuk mencari tempat yang lebih menyehatkan dan menyejahterahkan. Tanaman dan burung saja mengerti bagaimana berhijrah dari kegelapan menuju cahaya. Reformasi mestinya adalah hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Hijrah. Dari hati yang beku Kepada hati yang lembut Lunak kepada saudara-saudaranya Berhijrah dari pikiran yang tidak adil Menuju pikiran yang objektif Yang menyelamatkan semua orang Berhijrah dari kedengkian Menuju kasih sayang Berhijrah dari kebencian Menuju cinta Berhijrah dari egoisme menuju kebersamaan berhijrah dari ketidaktertataan menuju tatanan-tatanan soft-soft yang baik sebagai masyarakat organisasi dan manajemen yang baik sebagai sebuah bangsa hijrah dari kegelapan menuju cahaya itulah yang harus kita lakukan bersama-sama dan sendiri-sendiri berangkat dari ketulusan hati kita sendiri dan dari keadilan pikiran kita masing-masing